Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingin bertanya bagaimana caranya untuk bisa menjaga pandangan dalam kita sebagai pemuda baik di dalam organisasi keislaman dalam sekolah atau dalam kuliah. Karena pada saat berkumpul atau rapat atau lain sebagainya pasti akan berpandang-pandangan gitu bagaimana tipsnya dari ibu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara menutup mata sementara saya adalah aktivis sama ustadznya aktivis juga lebih aktif daripada aktivis nah, ustadz kandang ajiannya ibu-ibu ini sama aktivis bukan aktivis caranya sama dan tidak akan anda bisa menutup mata kecuali dari hati yang takut kepada Allah itu saja kuncinya Maka tingkatkan rasa takut kepada Allah nah, ya. biarpun anda tidak aktivis tapi kalau tidak takut kepada Allah nyari-nyari siapa yang akan aku lihat tapi biarpun anda di tengah pasar yang zamannya rusak orang pakai baju setengah badan pada belanja di tokomu kalau memang anda orang yang basar. Anda tidak akan tergoyahkan karena apa? Anda tahu itu haram. Mungkin yang yang belanja itu orang pada pakai baju tidur. Sekarang kepada orang bingung ya baju tidur dipakai belanja ke pasar. Baik, Anda tidak perlu Anda melihat. Tapi bagaimana enggak mungkin? Bohong. Mungkin, kenapa tidak? Anda tidak perlu melihat orang tersebut. Anda bisa melihat dagangan Anda. Anda bisa bisa membuang pandangan itu tidak susah, asalkan hatinya mau. Begitu sebaliknya, membuang pandangan itu sangat susah kalau hati masih mau, biarpun pandangan sudah dibuang, bisa saja kebayang tadi, jadi intinya hati terus, rasa takut, ingat hukuman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala takut akibatnya dan sebagainya paling tidak anda sesali terus, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, mungkin anda melihat ya Allah, kenapa saya ingin hati, ya Allah soh. jadi itu, tingkatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti bertanya, bagaimana ini pertanyaan berantai, bagaimana meningkatkan rasa takut kepada Allah, ada agar kita rasa takut kepada Allah tentunya kita harus tahu hukuman-hukuman Allah kita tahu akibat-akibat daripada pandangan ini. Ya, ini kita harus rasa takut dan untuk menemukan rasa takut pada Allah dekat dengan Al-Quran dekat dengan ulama dekat dengan teman yang baik ada pengaruhnya anda kalau duduk dengan ulama saleh yang mereka sangat jaman jaga pandangannya otomatis anda akan terpengaruh tapi kalau anda dekat sama ustaz eh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. ustaz Allah Pakai subhanallah lagi. Pakai Allah lagi ngelihat aurat. Allah. Coba, Anda biar pun hanya lihat sepintas lihat, Anda akan ketularan lihat. Iya, gurunya. Ketularan, ya. Ustaznya begitu. Sama ustaz asli nonton di depan senetron lihat. Muridnya jamin hobi senetron. Jangankan nonton senetron, sampai saya ngomong, saya tuh kalau nyebut nama satu artis saja kayaknya bakal dihafal oleh jamaah semuanya atau saya nyebut judul sinetron makanya saya tidak berani nyebut judul sinetron di majelis juga ada mulai dari dulu sampai akhir hari kiamat saya itu tidak berani nyebut judul sinetron TV sebab gara-gara saya nyebut judul sinetron nanti terngiang-ngiang yang tidak pernah nonton sinetron yang disebut Bu Yani akhirnya jadi nonton sinetron jadi gara-gara pergaulan tolong untuk meng, apa untuk membantu agar kita bisa tutup mata disamping pemohon kepada Allah men, mengingat dosanya cari teman, pergaulan paling enak lagi ambil jarum ini termasuk caranya, maksudnya Pak, kasih temannya, kalau mata saya jelatan tusuk saya <laughs> kan aktivis pokoknya kalau saya sudah mulai pandangan saya langsung tusuk saja, halal maksudnya apa? ada yang ingatkan bukan harus ditusuk ya, jadi pesan ingatkan saya, saya sanitary trader ingatkan saya, mungkin saya ini sebab kadang tidak disadari loh ya. Karena itu urusan hati. Ini tidak sadar loh. Allah baru sadar. Jadi permasalahan hati. Minta tolong sama temannya untuk mengingatkan. InsyaAllah nanti selamat.